Mitra bisnis, penyelenggaraan haji yang dilaksanakan monopoli oleh pemerintah sering terdapat masalah, biaya yang tinggi, fasilitas yang tidak sesuai janji, dan sebagainya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus tokoh NU, Salahuddin Wahid. Gus Salah, apa komentar Anda soal ini? Apakah pelaksanaan naik haji ini masih layak, Gus, untuk dimonopoli oleh pemerintah? Ya, pertama tentu kita paham tidak mudah ya mengelola itu. Kita yang pandai mengkritik, jika belum -bel bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, untuk diarahkan kepada swasta, swastanya yang mana, yang punya pengalaman? Kan juga tidak ada ya. Mungkin secara bertahap, pelan-pelan, misalkan 10 persen, misalkan ke swasta, sambil kita awasi, pelan-pelan. Yang kedua, pemerintah itu harusnya mendirikan badan ya. Mendirikan badan di luar Kementerian Agama. Di bawah presiden, di bawah presiden itu badan pengelola ya, regulatornya Kementerian Agama pengelolanya badan itu Nah mungkin orang seperti Pak Anggito Abimanyu ada di badan itu dan itu kita awasi. Artinya dengan menunjuk Pak Anggito Abimanyu itu kan mereka ingin ada orang dari luar yang profesional untuk bisa mengelola ini gitu kan Nah sekarang kita ingin Pak Anggito ini atau siapapun juga orangnya yang yang mengelola itu jangan di bawah menteri gitu loh, di bawah presiden ada badan pengawas juga gitu, yang profesional juga. Badan itu orang-orangnya diawasi dan diberi kerjaan yang cukup gitu, mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. 10% dimulai silakan kepada swasta ke daerah ya, jadi mungkin sekarang di mana itu di Sumatera Utara dan di di Makassar itu bisa mulai di Jakarta swasta di sana kita awasi juga jangan di bawah gubernur nanti terjadi permainan lagi di bawah badan yang dibentuk di pusat nah, badan ini dipilih orang profesional profesional otaknya profesional hatinya orang yang punya track record yang baik bukan orang yang rakus sehingga kemudian agama bisa mengawasi si badan itu supaya tidak sering terjadi karena agama akhirnya Menjadi cipiran masyarakat karena menterinya terlibat dugaan korupsi Karena tidak memahami aspek-aspek pengelolaan dengan baik gitu ya. Oleh karena itu kita awasi dengan baik Ada komisaris juga dari luar gitu Ada pengawas dari luar sehingga bisa dikontrol Sekarang kan nggak ada Kalau kementerian pemerintah itu kan nggak bisa diawasi dari luar DPR yang ngawasi transaksional juga gitu kan Usul membuat badan itu sudah ada Cuma akan selalu ditolak ya tapi saya pikir saatnya sekarang. Bagaimana dengan harga naik hajinya sendiri, Gus? Jika memang dikelola oleh badan yang Anda usulkan itu? Enggak, enggak akan lebih mahal. Saya enggak tahu apakah bisa menurun atau enggak. Mestinya bisa turun. Anda optimis, Gus? Hal itu bisa terrealisasi? Harus optimis. Kalau enggak optimis, ya buat apa kita? Kita kira perbaikilah yang ada ini. Baik, Gus Olah. Secara global saja, bagaimana Anda melihat pengelolaan ibadah haji yang dilakukan pemerintah selama ini? Tapi ini sudah cukup baik, ya walaupun tentunya masih ada yang diperbaiki gitu kan tertib kan jemaah kita itu tertib cuma ya tadi itu mencari penginapan katering segala itu kan memang potensial untuk disalahgunakan ya. Tapi saya lagi saya sampaikan bahwa ini memang bukan hal yang mudah ya sekarang melepaskannya dari kemudian agama supaya kemudian agamanya tidak tercoreng lagi oleh perilaku pejabatnya. Demikian politisi sekaligus tokoh NU Salahuddin Wahid. Saya Mandariska.